Mitra Bisnis, jika proses verifikasi faktual memang meloloskan enam pasangan calon gubernur DKI yang telah resmi mendaftar untuk berlaga dalam pemilihan gubernur, maka peta pertarungan yang nyata terlihat oleh publik adalah kompetisi calon-calon yang diusung oleh parpol versus dua calon independen yang menurut Hermawan Sulistio berpotensi menjadi kuda hitam di tengah kejenuhan dan ketidakpercayaan publik kepada partai politik. Untuk melanjutkan bahasan ini. segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa benar pertarungan dalam pilgub DKI akan mengarah pada parpol versus non-parpol? Nah, itu yang saya mau bilang, ya. Itu asumsi-asumsi eh, dan analisis kalau basisnya partai, afiliasi partai, karena ini terkait dengan pencalonan. Tetapi patut dicatat dan harus dikasih garis tebal. Eh, Pemilih di Jakarta itu sangat rasional. Mungkin yang, bukan mungkin, sudah pasti yang paling rasional dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, dan e, karakter e, rasional, rasionalitas dari pemilih ini itu e, memberikan basis legitimasi untuk rasional choices. Pilihan-pilihan rasional, sehingga kalau dianggap orang nggak rasional lagi, si A gitu, dia dicoret gitu. E, pilihan itu mengecil. Jadi bisa jadi seluruh e, perhitungan berbasis partai itu bisa salah, e, kecuali untuk Pks. Pks itu kalau kader-kader DKI itu ngambek karena e, Triwisaksono itu e, tidak dipilih, misalnya tidak diajukan, maksimal mereka akan withdraw. Withdraw itu dia nggak dia jadi golput, dia nggak mau milih gitu, tapi dia nggak akan merusak partai gitu. Dalam derajat yang lebih rendah itu bisa berlaku e, untuk PDIP gitu. Apalagi e, Jokowi ini udah kadang kadang jagonya PDIP untuk ikon lah gitu untuk tingkat nasional gitu. Nah di luar itu nggak ada partai yang bisa mengklaim suara seperti hasil legislatif tahun 2009. Artinya apa? Pulau liar. Nah kalau pulau liar e, harus dicatat e, e, apa? Dengan cermat itu posisinya Faisal Basri gitu. Karena tanpa duit, tanpa jaringan yang utuh bangun nah, sebentar. Nah. sejilat cileknya kalau jaringan saya basis di bawah lebih kuat pasti dari Faisal Basri gitu. Tapi terbukti dia bisa kumpulin sampai ratusan ribu KTP itu eh, karena orang mencari pilihan harapan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.